Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam wa Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'inu Ala umri dunia wa ad-din Wa sallallahu ala nabiyyina Wa sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita panjatkan Puja dan berjimshukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalaluwahadah sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan.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 yang di luar jelas suaranya. Cek, cek, tes. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, ada sebuah kisah yang dibawakan oleh Imam Ibn Qaisir, Rahimahullah Taala. Kisah yang sangat indah. Ada sebuah kisah yang dibawakan oleh Imam Ibn Qaisir rahimahullahu ta'ala kisah yang sangat bagus yaitu kisah tentang sahabat rasul sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibawakan oleh Imam Ibn Kefir ketika beliau menafsirkan surat ghafir ayat 3 surat apa? Ghafir ayat 3 Iaitu ayat yang berbunyi Ghafiriz Zambi Qabilit Tawbi Shadidil Iqabi Zitawli La ilaha illa Hua ilayhil masyid Arti dari ayat ini Ghafiriz Zambi Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengampuni dosa qabil at Allah maha menerima taubat shadidil iqabi Allah subhanahu wa taala ketika menghukum maka hukumannya sangat keras ziltawli Allah itu maha pemberi karunia yang sangat banyak la ilaha illa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya dia ilaihi al-masyir hanya kepada Allah lah kita semuanya akan kembali ayat ini ketika ditafsirkan oleh Imam Ibn Kathir beliau membawakan kisah tentang Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu diceritakan bahwa ada seorang dari Syam ada seorang dari Syam Beliau ini sering ketemu dengan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Akan tetapi pada suatu saat Umar ini merasa sudah lama enggak ngelihat orang tersebut yang datang dari Syam. Biasanya secara berkala sering menemui Umar bin Khattab. Suatu saat Umar bin Khattab ini merasa kehilangan Kok tidak kelihatan lagi orang ini? Maka kemudian beliau pun bertanya kepada orang-orang yang ada di sekeliling beliau Mana si Fulan yang biasanya kelihatan kok sekarang tidak kelihatan? Ada salah satu di antara hadirin yang mengatakan Ya amirul mu'minin Yutabi'u fi hadha asyaraq Wahai Amirul Mukminin, Orang yang biasa nemui Engkau Sekarang beliau Futur yeah. Beliau Sering mabuk-mabukan Sering mabuk-mabukan Ini futur level apa? Level tinggi yeah. Sering mabuk-mabukan Wahai Umar sehingga beliau enggak pernah ke sini lagi Maka saat itu juga Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu memanggil juru tulisnya. Kemudian beliau berkata, "Uktub, tolong tuliskan surat." Min Umar abn al-Khattabi ila Fulan ibni Fulan. Surat ini dari Umar bin Khattab ditujukan kepada Fulan bin Fulan. Disebutkan nama dari orang tersebut. Salamun alaika amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma ba'd Fa inni ahmadu ilaika Allah Alladhi la ilaha illa huwa Sekala puji bagi Allah Tidak ada yang berhak disembah Kecuali dia Kemudian beliau Membawakan ayat Surat ghafir Ayat berapa tadi? Ayat tiga. wa qabil taubi shadiid al-ghabbi, la ilaaha illa, huwa ilaihi al-masya. Setelah salam, Amma ba'du langsung membawakan ayat ketiga dari surat ghafir Gafir al Allah adalah Maha Pengampun, qabil al-taubi. Allah maha menerima taubat, syadidin ikabi. Allah kalau menghukum, hukumannya sangat keras. Ditauli karunia Allah sangat banyak. La ilaha illahu ilaihi masyir. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Wassalam. Simple suratnya, singkat, padat. Kemudian beliau berkata kepada teman-teman. Kepada para hadirin yang ada saat itu, Udo Allah li achiyum an yukbilah bi qalbihi wa an yatuwallahu adhihi. Doakan saudara kalian, doakan saudara kalian agar hatinya dibuka oleh Allah. Doakan dia agar Allah berkenan untuk menerima taubatnya. Jadi, enggak sekedar ngeri surat. Tapi beliau juga mengajak kaum muslimin untuk mendoakan orang tersebut yang sedang futur. Maka singkat cerita surat itu sampai ke tangan orang tadi. Wa Maka orang tersebut terus bolak-balik membaca surat yang dikirim oleh amirul Mukminin Umar Ibn Khattab bolak balik diulang diulang diulang waya kulup orang tersebut berulang-ulang membaca غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقابي Allah subhanahu wa taala غافر الذنب Allah subhanahu wa taala maha mengampuni dosa وقابل التوبة maha belerima taubat syadidul Iqabih, tapi Allah Subhanahu Wa Taala kalau menghukum juga hukumannya sangat keras. Qad hazarni akubatuh, wa wadani an yaghfir Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan aku bahawa hukumannya itu sangat keras, akan tetapi di waktu yang sama Allah Subhanahu Wa Taala juga menjanjikan untuk mengampuniku dan dia terus mengulang-ulang ayat itu sambil menangis thumma naz'a fa ahsana kemudian orang tersebut tersengal-sengal nafasnya dan datanglah sakaratul maut dan dia meninggal dalam keadaan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Falamma balagha Umar radhiyallahu anhu khabaruhu ketika berita happy ending orang tersebut sampai ke telinga Umar bin Khattab maka beliau berkata ha kala fasnaum begitulah seharusnya yang kalian lakukan idza ra'aytum akahum zalla zallatan fasaddiduuhu wa waffiquhu kalau seandainya kalian melihat saudara kalian melakukan perbuatan dosa, melakukan kesalahan, melakukan maksiat, maka luruskanlah dia, doakanlah dia agar mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wadzirullaha lahun yatubalehi. Dan doakan dia agar mau bertaubat kepada Allah dan taubatnya diterima oleh Allah. Wala a'wanan lisyaithani alayhi dan jangan pernah kalian menjadi kroninya setan dalam menyesatkan saudara kalian sendiri. Makanya judul pengajiannya Kroni Setan. Setan itu punya proyek. Di antara proyek setan adalah. Menjurumuskan bani Adam. Kepada perbuatan dosa dan maksiat. Kepada perbuatan bid'ah. Kepada kesyirikan. Dan dosa-dosa yang lainnya. Dan setan akan berusaha keras. Supaya pelaku-pelaku dosa tadi. Tidak segera bertaubat. Maka dia berusaha semaksimal mungkin Bagaimana seorang yang terjerumus Kepada perbuatan dosa Dia akan terus menerus Di dalam kubangan dosa tersebut Itulah proyek setan Sekarang kita akan memilih Masih bisa maju lagi apa enggak Yang belakang Monggo maju lagi Yang di luar itu maju lagi Masih ada yang berdiri Yang berda, yang belakang aja yang di luar berdiri, mepet, mepet maju, berdiri dulu, ya. berdiri dulu nanti baru ketahuan. Ya, belakang sudah masuk, berdiri dan merapat. Ya, monggo. Setan punya apa tadi? kok kroni proyek oh, yeah. belum kroninya apa proyeknya setan menyesatkan manusia menjumuskan manusia kepada perbuatan dosa kalau sudah terlanjur terjumus bagaimana dia terus menerus di dalam perbuatan dan lubangan dosa itu sekarang kita tinggal milih apakah mau menjadi kroninya setan yang menyukseskan proyek dia Atau kita menjadi musuhnya setan Yang menggagalkan proyek dia Pilihan ada dua Mau menjadi koloninya setan Berarti kita ikut mensukseskan Bagaimana teman kita Terus menerus di dalam kubangan dosa Atau kita menjadi lawannya setan Yang berusaha untuk mengentaskan sahabat kita yang terjerumus kepada perbuatan dosa dari kubangan maksiat terus bagaimana caranya Ustaz, supaya tidak jadi kroninya setan saya pikir semuanya pengin jadi apa lawannya, lawannya ya, gak ada yang mau jadi kroninya setan kan berarti kita gak akan bahas ya? ya bagaimana cara menjadi kroni setan tapi kita bahas bagaimana kita tidak menjadi kroninya setan langkah yang pertama jangan senang dengan kesalahan orang lain apa yang pertama? Jangan senang. jangan senang dengan kesalahan orang lain aneh bin acahib kalau ada seorang muslim melihat temannya terjerumus kepada kesalahan kok senang? ini aneh apalagi seandainya muslim ini muslim yang rajin ngaji gak matching dengan ngajinya, gak cocok dengan ngajinya. Muslim itu gak boleh merasa senang ketika saudaranya terjerumus kepada perbuatan kesalahan. Ini ada sebagian orang melihat temannya salah kayak nemu harta karun, begitu terjerumus kepada perbuatan kesalahan, alhamdulillah. Kok bisa-bisanya gitu loh mengucapkan Alhamdulillah. Ketika mendengar saudaranya melakukan kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam. Dalam surat An-Nur ayat 19. Surat An-Nur ayat 19. Innalazina yuhibbuna antasyi'al fil Filazina amanu lahum <tutu> azabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang senang perbuatan keji itu tersebar di antara orang-orang yang beriman maka dia akan mendapatkan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Makanya perhatikan. Orang-orang yang gembira, orang-orang yang tepuk tangan, orang-orang yang senang melihat saudaranya salah Antah kesalahan itu bentuknya kesyirikan. Antah itu kesalahan bentuknya bid'ah. Antah itu kesalahan bentuknya maksiat. Atau kesalahan apapun orang-orang yang senang melihat saudaranya salah, maka dia akan mendapatkan hukuman oleh Allah dari Allah di dunia sebelum di akhirat. Dalam sebuah hadis yang dinilai hasan oleh Imam At-Tirmidzi akan tetapi hadis ini nyatakan zahir oleh Syekh Al albani disebutkan dalam sebuah riwayat لا تظهر شماتة تلي أخيكا فيرحمه الله ويبتليك jangan pernah engkau menampakkan kegembiraan karena kesalahan atau musibah yang dialami oleh saudaramu. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmati saudaramu Dan akan menimpakan kesalahan atau musibah yang sama kepadamu Maka perhatikan Orang-orang yang sering gembira dengan kesalahan orang lain Sering diantara mereka Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk terjerumus kepada kesalahan yang sama melihat temannya, misalnya, membuka website yang tidak baik. Ketahuan, si A ini buka seperti itu, si B menyebarkan itu. Senang, dan dijadikan itu sebagai sarana untuk menjatuhkan saudaranya dan mengangkat dia. Ketika dia menampakkan kegembiraan tersebut, dan memanfaatkan kesalahan saudaranya untuk menjatuhkan saudaranya dan mengangkat dirinya ternyata tidak lama kemudian dia juga terjerumus kepada dosa yang sama apalagi orang yang kerjaannya adalah mencari-cari kesalahan orang lain ini lebih parah Setiap hari kerjaannya adalah mencari bagaimana saudaraku ngomong apa, bagaimana dia terjerus berdoa salat dikumpulkan sebanyak banyaknya kemudian di share seluas luasnya. Orang-orang yang seperti ini naudzubillah min dzanik terancam dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Bani. Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-minbar fa nada bi rafi'in Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar kemudian beliau menyampaikan sebuah nasihat dengan suara yang tinggi Beliau bersabda Ya ma'shar man aslama bilisanihi lisanihi wa lam yufdhil imanuhu ila qalbihi Wahai orang-orang Yang mengklaim sudah beriman dengan lisannya Akan tetapi keimanan belum masuk ke dalam hatinya La tu'zul muslimin Jangan kalian menyakiti sesama muslim Wala tu'ayiruhum Jangan kalian hina sesama muslim Wala tatabiu awratihim Jangan kalian cari-cari kesalahan saudara kalian sesama muslim. Fa innahu man tatabbaa aurata akhihil muslimi tatabbaa Allahu auratahu. Barang siapa yang suka mencari-cari kesalahan saudara sesama muslim, maka Allah akan cari-cari kesalahan dia apa hukumannya orang yang suka mencari-cari kesalahan saudaranya, Allah akan cari-cari kesalahan apakah Allah perlu mencari-cari apakah Allah perlu mencari-cari tidak perlu, terus artinya apa Allah akan bung Sedetil-detilnya kesalahan dia Manusia Kalau mencari-cari kesalahan orang lain Kira-kira ada gak kesalahan yang gak ketemu? Ada gak? Banyak Karena manusia serba Kekurangan Tapi kalau Allah sudah mencari-cari Apa yang terjadi? seluruh kesalahan dia akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa man tattabba Allah 'awratahu yafdhahu walau fi jawfi rahlih." Barang siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, maka Allah akan bongkar kesalahannya. Walaupun dia lakukan kesalahan itu Di ruangan yang paling privasi yang dia miliki Maka supaya tidak jadi kroninya setan Apa yang pertama? Jangan senang Melihat kesalahan saudara kita Yang kedua Nasih hati dengan cara yang benar apa yang kedua nasihati dengan cara yang benar ada sebagian orang ketika melihat saudaranya melakukan kesalahan bukannya nasihat yang dia lakukan akan tetapi dia jadikan bangkai saudaranya ini sebagai lauk pauk sarapannya Gak cukup cuma sarapan. Makan siangnya pun seperti itu. Makan malamnya pun seperti itu. Sehari-hari kerjaannya makan bangkai saudaranya sendiri. Ini bukan ahlak seorang muslim. Dia obral aib saudaranya di depan orang lain. Di belakangnya lagi. Di belakang orang tersebut. Dan anehnya, kalau ketemu sama orang yang dia obrolkan aibnya itu senyum-senyum seakan-akan semuanya berjalan sebagaimana mestinya tidak ada apa-apa. Ini kan aneh bin ajaib. Di belakang ngomongin jelek tentang saudaranya, ketika berada di hadapannya senyum-senyum. Seharusnya Seorang muslim itu memiliki kebiasaan untuk menyampaikan nasihat ketika saudaranya melakukan kesalahan. Tapi semangat saja tidak cukup. Makanya jadi saya katakan, Sampaikan nasihat dengan cara yang benar. Cara yang benar itu gimana, toh? Cara yang benar itu gimana? Sesuai dengan apa yang diajarkan? Rasulullah s.a.w. Keras apa lembut? Keras apa lembut? Lembut. Gak boleh keras. Tergantung. Tergantung apanya? Situasi, kondisi, efek yang akan ditimbulkan. Jadi kalau kita perhatikan, Nabi s.a.w. Ada saatnya beliau menyampaikan nasihat dengan tegas, dengan lugas, bahkan agak keras. Tapi ada saatnya beliau menyampaikan nasihat dengan sindiran. Dan ada saatnya beliau menyampaikan nasihat dengan cara yang lembut sekali. Kita kasih contoh yang mana dulu? Yang tegas dulu. Nabi saw Pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dinyatakan sahih, hasan sahih oleh Syekh Al Bani. Beliau bersabda: شرقا قتل تحت أديم السماء Ketika beliau sedang menyinggung orang-orang Khawarij, apa kata beliau? Mereka adalah Seburuk-buruk manusia yang terbunuh di muka bumi. Wakairu qatilin, man qatalu kilab ahlin nar. Dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang terbunuh ketika memerangi anjing-anjing neraka. Siapa yang dimaksud anjing-anjing neraka? Ini tegas atau tidak? Tegas atau tidak? Tegas. Tapi ada saatnya beliau cukup menasehati dalam hadis riwayat Muslim ma'balu akwa min kalu kada wa kada. Kenapa ada sebagian orang mengucapkan ungkapan seperti ini dan seperti itu? Kenapa ada sebagian orang tunjuk hidung enggak? Enggak tunjuk hidung. Sindiran. Dan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat dengan nasihat yang sangat lembut sekali. Ketika ada seorang sahabat yang bersin kemudian temannya yang ada di sampingnya mengucapkan apa? Yarhamukallah dan mengangkat suaranya. Akhirnya para sahabat pun pada nengok ke dia tengah-tengah lagi imamnya lagi apa lagi baca enak-enak kok tahu-tahu langsung ya rohmu Allah mungkin dia nunggu yang lainnya balas apa ya dikumuloh ternyata nggak ada yang bales malah semuanya pada melototin dia sudah kayak gitu malah dia ngomong ngapain kalian yang lihat-lihat bayangkan akhirnya para sahabat itu menepuk apa bahu mereka memberikan isyarat menengok gitu. alhamdulillah para sahabat nggak ngomong menengok gitu cuma mereka kasih isyarat gitu akhirnya dia terdiam bayangkan bagaimana perasaan orang tersebut ap apa yang dia bayangkan akan dilakukan oleh Nabi Sallam kepada dia orang satu masjid heboh gara-gara suara dia ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi saw in hadhis salah la yasluku fiha shayun min kalim nas kalau salat itu enggak boleh ngomong Inna tasbihu, wat takbiru, wat Quran. Kalau solat itu hanya boleh tasbih, takbir, baca pun Qur'an, selesai. Maka dia mengatakan, Wallahu bi abi huwa wa umma marai tu mualliman kablahu, walla ba'dahu apsana ta'liman minnu. Duni Allah. Aku tidak pernah melihat seorang guru yang lebih baik dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fawwahidu Allah, ma'kharani, wala dzarabni, wala shetmani. Tidak ada sedikitpun Rasulullah Sallam menyalahkan aku, mencela aku, membentak aku, memukul aku. Tidak ada itu sedikit. Lihat bagaimana lembutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti nasihat yang baik itu adalah nasihat yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan bagaimana efek yang ditimbulkan? Ada sebagian orang kalau dinasehati dengan sindiran nggak paham. Ada sebagian orang disindir sampai 100 kali Ramudeng Maka orang yang seperti ini perlu disampaikan nasihat Dengan cara yang Lugas Dengan cara yang Tegas Dan ada sebagian orang Disindir dengan satu kalimat Langsung paham Maka antara satu orang Dengan orang yang lain Nasihat itu berbeda-beda Akan tetapi semua dari kita rata-rata kalau disampaikan nasihat di depan umum ditunjuk hidung senang atau tidak? tidak makanya seorang ulama menulis sebuah kutayib buku kecil judulnya Al-Farqu Bainan Nasihati Wat Ta'yir Bedanya antara menyampaikan nasihat dengan mempermalukan. Ada sebagian orang mengira dia kasih nasihat padahal dia mempermalukan. Tengah-tengah khutbah, bapak-bapak, ibu-ibu, ya kalau sholat jamaah itu ya harus tepat waktu, ya usahakan dapat takbiratul ihram. Bagus enggak? Bagus enggak? Bagus. Bagus. Yeah. Usahakan enggak telat. Ya yeah. ya yeah, Pak Anu ya. Yeah. Tadi yang telat itu, berdiri coba. Yeah. Pih ya rasanya. Yeah. Enggak berangkat lagi besok ke masjid. Berarti dibiarkan. Bukan dibiarkan. Yang nyuruh biarkan itu siapa? Dina Dinasihati dengan cara yang baik. Selesai solat, ya temui dia, assalamualaikum, salam. Gimana pak kabar? Alhamdulillah sehat, masyaAllah ya senang saya lihat jenengan lihat di masjid ini. Jadi tambah terang masjid ini. Wah tenane pak ustaznya, diangkat dulu, <laughs> baru kemudian bukan dijatuhkan. Ya, saya, masyaAllah pak. Biasanya jadinya nak ada di sholat pertama ini, kok akhir akhir ini gimana? Oh iya pak Ustaz saya sulit ini, anak saya, saya sakit. Tuh Subhanallah, ternyata ada apa? Udur. Ternyata ada uzur. Bagaimana coba? Kalau ternyata ada uzur, dipermalukan kayak tadi pas khutbah Jumat pula, gimana rasanya? Ya. Sakit. Dia akan bisa jadi kapok nggak jadi ke masjid lagi besok-besoknya. Maka sampaikan nasihat dengan cara yang baik. Cara yang baik adalah cara yang sesuai dengan tuntunan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita kalau bisa menyampaikan nasihat secara rahasia, maka prioritaskan cara tersebut. Dan sekarang sarana untuk menyampaikan nasihat secara rahasia itu lebih mudah karena banyak sarananya tinggal dicapri aja. Ya. Kenapa mesti menyampaikan nasihat secara terang-terangan kepada si A di dalam grup? Kenapa? Ya. Kenapa harus terang-terangan nyebutkan si A di grup? Kenapa? Apakah sudah dicoba untuk dicapri atau belum? Kecuali kalau misalnya orang tersebut memang gak paham ketika dicapri. Pahamnya kalau di sampaikan di grup. Itu kan lain masalah, itu lain kasus. Akan tetapi orang yang seperti itu jarang. Banyak orang yang dinasihati di depan umum. Akhazatul izzatu bil-izm. Dia ini akan terbangkitkan emosinya, egonya itu akan naik. Sehingga akibatnya dia menolak nasihat. Tapi kalau dijapri subhanallah, jarang. Kalau bahasanya baik ya, bahasanya baik, jarang japri nasihat itu ditolak jarang. Minimal dia akan mengucapkan mengucapkan jazakumullah khair. Walaupun kemudian dia tidak amalkan, minimal dia akan menghargai. Tapi caranya yang baik. Jabri pun juga dengan cara yang baik. Ada sebagian orang, nulis SMS saja enggak tahu bagaimana etikanya. Sering saya sampai ke dalam pengajian. Ya. Tanya ustaz pun juga kadang-kadang, Assalamualaikum warahmatullahi Huruf besar semua. Ustaz tanya. Huruf besar semua, tanda pentung teluk. Ini orang mau nanya Atau mau mengintimidasi Itu ya Kalau diverbalkan Kalau diomongkan tulisan tadi Gimana? Start tanya Itu kira-kira seperti itu Cuman bentuknya itu tulis Ada semua orang gak paham Ya Sampai ketika akan jabri pun pemilihan kata itu pun juga perlu dipilih. Sering saya sampaikan, kadang-kadang saya itu kalau mau SMS orang, mau WA orang, itu bisa baca sampai tiga kali. Baik Tulis dulu, terus diulah diedit lagi, komanya di mana, titiknya di mana, ya. Karena kadang-kadang salah koma itu bisa artinya berbeda. Kamu orang kaya Sapimu banyak Gimana kalau gak dikasih? Koma Kamu orang kaya sapi Koma pun penting sekali Jadi Untuk menyampaikan nasihat secara rahasia Di zaman ini Itu saranannya banyak Terus apa alasannya kita Tidak kasih nasihat Kenapa kita lebih suka untuk memuaskan syahwat kita untuk menjadikan saudara kita sebagai lauk, pauk. Makan pagi, siang, dan malam kita. Yang terakhir, yang ketiga. Sudah ada? Sudah? Insya Allah sebelum Isya selesai. Biasanya antar adunan komak ada pengajian atau ada? Oh iya. Radio siang Yogyakarta. Hormikan akidah, menebarkan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu Yang ketiga. Agar kita tidak menjadi kroninya setan. Doakan saudara kita supaya mendapat hidayah Apa yang ketiga? Doakan saudara kita supaya mendapat hidayah Ini sering kita lupakan Padahal Kalau misalnya kita Kembalikan arti dari kata nasihat Itu diambil dari An-Nushu yeah. Yang artinya kira-kira adalah Murni yeah. Jernih Sehingga orang yang menyampaikan nasihat itu Seharusnya Hatinya itu jernih Kepada orang Yang akan dikasih nasihat Sehingga Salah satu bukti nyata kejernihan hatinya ketika menyampaikan nasihat adalah dia di dalam hati kecilnya menginginkan supaya saudaranya mendapatkan hidayah dan lisannya mendoakan. Dan itulah yang dipraktikkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar bin Khattab mendapatkan hidayah Padahal saat itu ada dua orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar dan siapa? Abu Abu Jahal kalau tidak salah. Allahumma aisal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan mendapatkan hidayahnya salah satu diantara dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab. Yang kedua, kalau tidak salah Umar Abu Jahal. Seingat saya. Kalau tidak Abu Jahal, Abu Lahab. Saya lupa. Ternyata Allah kasih hidayah kepada siapa? Umar bin Khattab. Ibunya Abu Hurairah juga seperti itu. Ketika Abu Hurairah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Karena Sedih ibunya hari itu mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mungkin bosan dinasehati setiap hari oleh anaknya supaya masuk Islam karena jengkel akhirnya mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan akhirnya beliau pun datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis lalu beliau berkata Lalu beliau berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, doakanlah ibuku agar mendapatkan hidayah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu menggabungkan antara nasihat dengan doa, tidak mengandalkan kekuatan pribadinya untuk menyampaikan nasihat. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa kepada Allah. Allahumma ahdi umma abi hurairah Allahumma ahdi umma abi hurairah Ya Allah berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah Ya Allah berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah Dan subhanallah tidak lama kemudian ibunya masuk ke dalam agama Islam Jangan pernah mengandalkan kekuatan pribadi kita Siapa di antara kita ketika melihat saudara kita sesama muslim Saudara sesama muslim masuk di dalamnya para pelaku bid'ah yang bid'ahnya ini belum sampai level kekufuran. Atau para pezina atau para peminum minuman keras yang masih muslim. Siapa di antara kita yang mendoakan mereka? Atau kita menjadi orang yang termasuk tipe-tipe senang ketika melihat saudaranya melakukan kesalahan. Apalagi kepada saudara-saudara kita yang satu manhaj. Dengan saudara kita yang beda manhaj saja kita dianjurkan ketika mereka terjerumus kepada perbuatan dosa kita doakan supaya dia mendapatkan hidayah, apalagi dengan saudara kita yang satu pemahaman Maka aneh bin ajaib kalau misalnya ada orang senang dengan temannya terjebol kepada perbuatan dosa bahkan dia sebar-sebarkan di sana di sini. Mana bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang ketiga. Kita ulangi bahwa setan itu punya apa tadi? Proyek. Proyek. Di antara proyek setan adalah Menyesatkan manusia Dan terus membiarkan manusia dalam kesesatan Maka pilihan di depan kita Menjadi kroninya setan Untuk mensukseskan proyeknya Atau kita menjadi lawannya setan Untuk menggagalkan proyeknya Supaya kita tidak jadi kroninya setan Maka ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan Antara lain tiga langkah Yang pertama apa tadi? Jangan, Jangan senang, senang melihat kesalahan saudara kita Yang kedua? Nasihati dengan cara yang benar Cara yang benar Bukan segera menasehati Yang ketiga? Doakan supaya mendapatkan hidayah Mudah-mudahan setelah ini ilmu yang kita dapatkan, segera kita praktekkan dalam keseharian supaya ilmu tersebut tidak hanya menjadi wacana yang disimpan dan ditumpuk di kepala, tanpa ada praktek dalam kehidupan keseharian, mudah-mudahan bermanfaat, terima kasih atas perhatiannya mohon atas segala kunangannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyalu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1467 kHz Radio Muslim Jogjakarta Memurnikan Akidah Menebarkan Sunnah